Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd <coughs> Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Di dalam Di dalam menghadapi yang terjadi yang merupakan ibtilak ujian dari Allah agar terbedakan dengannya yang salih dari yang talih Suatu perkara yang sangat penting mendasar yang harus selalu diingat dan dijaga adalah ikhlasun niyah. Menjaga keikhlasan kita dalam kita beramal dalam kita berdakwah menjaga keikhlasan hati hanya mengharap ridha Allah semata dalam hadis Umar al bin Al-Khattab radhiyallahu an Rasulullah sallam mengingatkan innama al-a'malu niyat wa innama likulli imri'in Amalan itu hanya tergantung kepada niat orangnya dan masing-masing orang hanya akan mendapati apa yang telah dia niatkan. Terutama ketika harta benda, syahawat dunia, Menjadi godaan dan iming-iming yang sangat menggiurkan keikhlasan yang menjadi taruhan bagi seorang hamba. Abdullah Ibn Mas'ud sahabat yang mulia radhiyallahu an mengingatkan la'au ahna ahlal ilmi al ilma wa wada'uhu 'inda ahlihi lasadu bihi kalau saja ahlul ilm orang-orang yang berilmu menjaga ilmu, memuliakannya, sehingga dia letakkan ilmu itu kepada ahlinya, yang pantas, untuk mendapatinya, niscaya dengan ilmu itu mereka akan mulia. Dengan keikhlasan, Allah angkat mereka, dimuliakan karena ilmunya dimuliakan karena keikhlasannya Imam Atha Ibnu Rabi' Imam besar tabiin yang ketika beliau belum banyak belajar di awal-awal. Beliau mencari ilmu. Beliau diingatkan oleh ibunya. Atau Engkau Orang yang hitam. Beliau hitam. Pendek. Dan bahkan Wajahnya juga jelek ciptaannya miskin maka sungguh tidak akan ada yang akan mengangkat kamu tidak akan ada yang memuliakan kamu kecuali ilmu belajarlah Ikhlaslah. Maka sampai beliau menjadi ulama besar. Dan Allah muliakan benar-benar dengan ilmu itu. Cukuplah kita tahu kemuliaan Atta Ibn Abi Rabah. Di mana di kala musim haji tiba. Khalifah di masanya. Menyuarakan di seluruh penjuru negeri. Tidak boleh ada yang berfatwa. Tidak boleh ada yang berbicara agama. Karena di musim haji tentu akan banyak problem. Masalah. Ini bagaimana hukumnya saya begini. Tawafin, masalah menyembelih masalah ini, masalah itu. Banyak. Orang begitu banyak ribuan. Haji Tidak boleh ada yang berfatwa Tidak boleh ada yang jawab pertanyaan Semua Ulama Diperintahkan oleh Khalifah untuk diam Kecuali Atta Ibn Abi Robah Cukup kita tahu Kemuliaan Atta Ketika Imam Syafi'i, rahimahullah menyebutkan jika aku menghadapi masalah yang sangat rumit, sulit tidak mampu aku pecahkan untuk mengetahui hukumnya seperti apa, maka aku cukup puas, aku rizho untuk aku taklid kepada pendapat imam Atta Ibn Nabi Robah. Rahimahullah. Karena ilmu. Karena keikhlasannya. Allah angkat beliau. Allah muliakan beliau. Kata Ibn Mas'ud. Walakinahum. Badaluhu li ahli dunia liyanalu bihi min duniahum. Fahanu alaihim. Tetapi, banyak dengan ilmu itu mereka menyerahkan ilmu itu kepada ahlu dunia dengan tujuan mereka mendapati dunianya. Ada tendensi duniawi yang diinginkan maka hina mereka dengan itu. Terhinakan. Bukannya ahlu dunia Orang-orang yang kaya, pedagang, atau semisalnya. Bukannya mereka yang segan malu kepada ulama' yang berilmu. Tapi justru ulama'nya yang segan kepada ahlu dunia. Ulama'nya yang salah tingkah, gak berani berbicara. Nurut Dengan segala yang dimaukan oleh ahlu dunia Tidak demikian ciri orang yang ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmunya ia jual belikan Demi mendapatkan dunia Rasulullah SAW beliau pun bersabda Manja'ala Alhumuma hamman wahida Hama akhiratihi Kafahullahu Hama dunia Barang siapa yang menjadikan kepentingan dia cuma satu yaitu kepentingan akhiratnya yang dia pentingkan, yang ada di benaknya, yang menyibukkan dia, yang menjadi pikiran dia, bagaimana nasib dia di akhirat, keselamatan dia dari neraka, masuknya dia ke surga, dia jaga keikhlasannya, maka Allah akan cukupi dia dari kepentingan-kepentingan dunianya. Allah cukupi. Karena keikhlasannya. Wamantasyabat bihilhumum fi akwalid dunia lam yubalellahu fi aiyi audiyatihah halak. Tetapi jika dia sibuk dengan kepentingan dunianya. Bagaimana dia dapat keuntungan dari ini, bagaimana dia dapat manfaat dari ini, bagaimana dia bisa laba, bagaimana dia dapat. Yang menyibukkan dia, yang ada di benaknya, yang segala-galanya bagi dia dunia. Harta benda, keuntungan, itu segala-galanya bagi dia. Urusan akhirat, urusan kematian dia, enggak dia pentingkan. Keikhlasan dia, kehusuan dia, nomor sekian. Kalau seperti itu, Allah tidak akan peduli di lembah mana hamba ini akan binasa. Walaiyadzubillah. Pengaruh besar dari keikhlasan dalam menghadapi Berbagai macam bentuk fitnah. Karena godaan dunia syahawat. Begitu menggiurkan. Dunia itu Rasulullah sebutkan. Hulwatun khadirat. Memang tidak bunyi. Oh. Oh. Rasulullah sebutkan dia hulwa, manis, khadirah, hijau. Sesuatu yang kamu rasa manis, enak. Hijau di matamu, dipandang, enak. Siapa yang tidak tergoda dengannya? Wahai Mustahlihukum fihah fana dirun kei Allah jadikan kalian di atas dunia itu Allah lihat apa yang akan kalian perbuat. Maka pembenahan kolbu membenahi niat. Suatu perkara mendasar yang harus selalu dibenahi oleh seorang mukmin. Hasan al Basri, rahimahullah, mantolab al ilmabtidgah al akhirah adrokha. yang mencari ilmu, menginginkan akhiratnya, itu kepentingan dia segala-galanya, dia akan dapati akhiratnya. وَمَنْ تَلَبَ الْعِلْمَ بْتِغَاءَ الدُّنْيَا فَهُوَ حَذُّهُ min. Kalau dia inginkan dengan ilmu itu dunia, maka itu bagian dia dari ilmu, dia hanya mendapati dunia kata Imam Az-Zuhri Ibnu Syatapati perkara-perkara Ikhwani <tik> fillah <tik> rahimani wa rahimakumullah wasiat para ulama selalu mengingatkan kita untuk menjaga ikhlas Jangankan kita, siap dalam ilmu, dalam takwa, ulama besar pun, imam-imam terdahulu saling terus mengingatkan. Kata Imam As-Sahnun dari Madhab Imam Malik, Imam Ibnul Qasim, rahimahullah setiap kali beliau bertemu dengan kami selalu saja beliau mengingatkan kami ittaquallah bertakwalah kamu kepada Allah fa'inna qalila hadhal amr ma'atakwallahi kathir karena sedikitnya urusan ini urusan ilmu ini Dibarengi dengan takwa akan menjadi banyak kecil apa yang kamu punya dari ilmu dari amal saleh, tapi kamu menjaga keikhlasan dan takwa di sisi Allah itu besar maknanya. Wa kathirahu ma'ghirit takwa. Qalil. Tetapi kalau besar Amalanmu Ilmumu banyak Tapi tanpa ikhlas Tanpa takwa Di sisi Allah itu kecil Sedikit Tidak ada arti Sering Imam Ibnul Qasim Mengingatkan itu kepada kami menjaga ikhlas, menjaga ikhlas, takwa. Mungkin sedikit yang kamu peroleh di mata manusia secara materi enggak ada apa-apanya. Tetapi itu barokah menjadi besar dan banyak karena takwa dan ikhlas. Dhunun al-Misri rahimahullah juga memberikan wasiatnya. Karena ulama' yatawa'adhu Nabi Thalath. Yaktub ba'duhum ila ba'd. Para ulama' saling mewasiatkan terhadap tiga perkara. Dan mereka menulis surat, kirim surat ke ulama' yang lain dalam tiga perkara. Man ahsana sariratahu ahsanallah ala niyata. Orang yang membenahi dalamnya, Allah akan benahi luarnya. kalbunya dia benai Allah benai zahirnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslah Allah ma bainahu wa bainannas. Yang kedua, jika dia membenahi hubungan antara dia dengan Allah, maka Allah menjamin membenahi hubungan dia dengan orang lain. Wa man aslaha amra akhiratihi aslah Allah amro dunia. Yang ketiga, yang membenahi urusan akhiratnya, Allah akan benahi urusan dunianya. Ikhlas. Mereka saling kirim surat, terus saling mengingatkan, saling mengwasiatkan. Pentingnya ikhlas. Makanya kata Imam Ibn mubarak Awalul ilm an-niyah. Awal derajat jenjang ilmu adalah niatmu. Benahi dan ikhlaskan. Hanya karena Allah semata. Baru setelah itu yang lainnya. Istimah, ah. kamu mendengar, kamu memahami, kamu menghafal, mengamalkannya, mendakwakannya. Hadirin jamaah sekalian Rahimahni Warahimahkumullah Perkara Keikhlasan Bagi seorang Hamba Melindungi dia Dari berbagai macam Kejelekan. Kata Muhammad Ibn Salamah. Rahimahullah. Man talabal hadith ligairillah mukirabihi. Yang mencari hadith, yang mencari ilmu. Untuk selain Allah... Dia akan terkena makar. Dimakari. Terkena makar. Dia tidak merasa. Karena yang dia inginkan selain Allah yang dia tuju adalah dunia Tanpa dia rasa dia dijebak oleh makar. Sampai pada akhirnya dia ternyata dalam posisi yang sudah sangat jauh dari siratul mustaqim. Terkena makar. Tiba-tiba saja kamu dikagetkan. Kamu dikejutkan. Bagaimana fulan, oh fulan sekarang begini, begitu, fulan sekarang seperti ini kenyataannya. Terkena makar. Karena dari awal, niat yang ada dalam hatinya dan Allah maha tahu bukan untuk Allah. Ada sesuatu lain yang dia harapkan, yang dia kejar dalam dakwah dengan ikhlas terjaga dia dari semua ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Kekhwani rahimani wa rahimakumullah Oleh sebab itu Hendaknya masing-masing Dari kita Selalu Instrupeksi terhadap diri bahwa tidak akan ada yang menyelamatkan dia kecuali keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bermanfaat baginya di hadapan Allah melainkan apa yang diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala apa yang tampak di mata orang <tuh> apa yang terlihat oleh orang sedikit pun tidak akan berguna bagi dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan. Selain daripada itu, <tuh> Perkara yang juga tidak kalah pentingnya dalam menghadapi fitnah untuk orang menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Sidqul iltija ilallah. Orang yang benar-benar pasrah berlindung kepada Allah tidak akan dan tidak ingin dirinya yang tampil, dirinya yang dijadikan segala-galanya. Kata Imam Ali ibnu Thabit, rahimahullah, segala sesuatu itu ada penyakitnya. Penyakitnya harta adalah tabzir dan merampas atau mencuri hak orang lain. Ingin bertambah hartanya itu penyakit. Penyakitnya ilmu adalah kemarahan, emosi dan kejab binafs, bangga dengan dirinya sendiri, bangga. Merasa dirinya besar Dan melampaui yang lain-lainnya Penyakitnya ilmu Karena memang ilmu sesuatu yang mulia Kata Ali bin Abi Thalib cukup menunjukkan kemuliaan ilmu Orang pun mengaku berilmu kalaupun dia jahil cukup kejahilan itu kehinaan orang yang jahil pun tidak mau dinisbatkan padanya padahal dia jahil pantas dikatakan kamu jahil kamu bodoh tapi mana orang mana ada orang mau mengaku dirinya bodoh sehingga dia inginkan dengan ilmu tersebut keagungan dirinya sendiri Bangga Dia yang ingin dijadikan nomor satu Dia segala-galanya harus dia lewat dia Dia yang atur, dia yang ini Kata Imam Ayyub as Rahimahullah Seharusnya Orang yang berilmu itu pantas meletakkan tanah di kepalanya. Sebagai bentuk tawaduknya kepada Allah. Ini Dia tidak ada apa-apanya. Tanah. Dia akan kembali ke tanah ini. Dia ambil tanah, dia letakkan di kepalanya. Seharusnya demikian. Agar dia dengan ilmu itu tidak merasa... Dirinya besar, dirinya patut untuk menentukan segalanya, harus dia dan dia dan siapa dia. Al-Ghurur, bin nafs, tertipu dengan apa yang ada pada dirinya sendiri. Laleh. dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ini penyakit ilmu yang menimpa orang-orang saleh menimpanya justru kepada orang-orang saleh Penyakit yang menimpa kepada orang-orang yang semula dia orang baik. Bukan orang fajir, bukan orang ini. Dan itulah memang penyakit. Syaiton tidak membiarkan seorang hamba mendapat kebaikan dan kemuliaan dengan ilmu ini dirusak bahkan dalam keadaan dia bergelut dengan ilmu dengan dakwah disebutkan bahwasanya Perkara yang tersembunyi. Ibnu Jauzi mengatakan perkara yang tersembunyi. Di balik lubuk hati yang sangat dalam. Di bawah sendiri, di belakang sendiri. Tersirat, tersembunyi di lubuk hatinya siapa para ulama dan zuhad orang berilmu dan orang-orang yang zuhud terselip di belakang sekali adalah al kibir takabur pada dirinya merasa dirinya besar yang lain dia remehkan yang lain dia sepilihkan sehingga terlihat itu dalam ucapan dan tindak tanduknya dia inginkan dialah penentu segala galanya tidak demikian orang yang tawaduk lihat Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah beliau khalifah amirul mukminin radhiyallahu rah, rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika beliau sakit parah mau meninggal ini khalifah ingat dan bukan sekedar khalifah biasa begitu. Khalifah itu aja sudah. Istilahnya orang nomor satu kan. Bukan hanya itu. Beliau pun dikenal alim. Beliau pun dikenal sangat adil. Dicintai sangat oleh muslimin, rakyatnya. Dan bukan hanya itu. Beliau membawa darah keturunan Umar Ibn Khattab. Cucu Umar, ketika beliau hendak meninggal, orang-orang istana dan kerabat-kerabatnya menyampaikan kepada beliau, kalau Allah kehendaki nanti, jika Engkau meninggal, bagaimana kalau kami akan kubur jenazahmu? Di sebelah Abu Bakar dan Umar. Di situ sudah ada Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Yang satunya nanti jenazah akan kami letakkan di situ. Sebagai bentuk penghormatan tentunya kepada beliau. Pikronnya tadi, Khalifah. Kami berumum Alim besar, adil, dan memang masih cucu Umar Ibn Khattab. Lihat jawaban beliau. Kalau aku menghadap Allah dengan membawa semua dosa kecuali syirik, nah syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Seandainya aku menghadap Allah dengan membawa semua dosa. Melakukan maksiat ini, maksiat itu, dosa ini, dosa itu, selain syirik. Bagiku itu lebih ringan. Bagiku itu lebih aku senangi. Ketimbang aku menganggap diriku pantas untuk mendapatkan itu dikubur di situ. Bersama Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Khalifah Amirul Mukminin adil alim cucu Umar tawadhu'nya tidak merasa beliau itu sebagai orang yang besar merasa beliau bukan siapa-siapa sama seperti muslimin yang lain Oleh sebab itu pula hendaknya setiap kita <coughs> mengingat selalu dan menjaga Pentingnya arti keikhlasan dan menghancurkan setiap segala yang akan mengangkat diri kita. Segala yang merasa dengannya kita ini orang besar saya ini orang nomor satu, segala-galanya. Umar Ibn Khattab R.A. ketika didatangi oleh para delegasi-delegasi dari banyak negeri, dia sebagai khalifah di saat itu, datangi dari sana, dari sini, urusan bilateral, negeri yang satu, negeri yang lain, banyak. Artinya kaum muslimin ditakuti sudah. Karena Umar radhiyallahu an di masa beliau sudah sampai ke Siprus, pasukan Muawiyah dengan izin Umar ibn Al Khattab sampai ke daratan Siprus. Eropa ya, Siprus. sampai ke daratan Cina sana. Disegani dan ditakuti. Siapa pemimpinnya? Siapa khalifahnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan itu dilihat oleh beliau datang delegasi dari sini, delegasi itu Utusan negara sini, utusan kerajaan situ, terus minta damai ini, itu, ditakuti luar biasa, disegani dengan kepemimpinan Umar. Umar sadar lihat para sahabat, bahwa dirinya dianggap orang besar. Umar segera sadar dirinya, karena ada, ada takaburnya orang ketika melihat. Orang takut pada dia, menyegani dia, memuji-muji dia. Keluar pada diri seseorang sifat-sifat uh, semacam ini. Umar khawatir itu menimpa beliau. Maka beliau ke hutan atau ke luar rumahnya mencari kayu bakar. Ranting-ranting pohon jatuh, dikumpulkan, diikat. Beliau pikul di pundaknya. Khalifah. Sampai kata Dabi'in. enggak pantas Umar. Anda ini amirul Mukminin, Khalifah. Suruh saja anak buahmu cari. Kayu bakar ini saja. Ngapain? Umar jawab, sengaja aku lakukan ini untuk mematahkan, untuk menghancurkan syaitan yang ingin mengangkat dan membesarkan diriku. Segera dilawan. Tidak dibiarkan suara-suara dan hembusan syaitan yang hendak menipu. Seorang hamba Dibesarkan Lebih dari kapasitas Yang sesungguhnya Ikhwani Rahimani wa rahimakumullah Penting kiranya Dalam menghadapi fitnah pula Untuk Kita tahu Kemana kita merujuk Siapa yang kita jadikan tola dan orang-orang yang kita berjalan bersama mereka di belakang mereka. Karena itu sebab yang sangat berharga termasuk sebab yang sangat penting untuk selamat dari fitnah yang begitu dahsyat karena orang-orang tertentu ini Allah jadikan simamul aman sabuk pengaman bagi umat. Kalau orang itu mengenakan sabuk pengamannya, aman insya Allah. Selamat dia. kalaupun Kalau dalam mobil, urusan mobil. Kalaupun terjadi tabrakan kecelakaan, nasallahu al-hafiah. Saatnya terjadi. Minimlah. Kejelekan yang akan menimpa dia. Kalau pemoblinnya terguling. Aman dia. Dibanding kalau dia gak pakai. Dia bisa terlontar keluar. Dia bisa ini bisa itu. Para ulama. Allah jadikan sebagai simamul aman. Sabuk pengaman. Yang melindungi umat ini. Di zaman. Ahlul batil. Semakin merajalela di zaman tidak dijaga lagi yang haram mana yang dilarang mana yang diharamkan tidak lagi diperdulikan mengenal dan mengetahui siapa orang yang kita jadikan rujukan menjadi perkara yang sangat penting dari sekian banyak contoh kita melihat sebagai dars Pelajaran penting berharga bagi kita, para tauladan kita, para a'immah, a'immatul sunnah. Imam Abu Dawud Asijistani, sijistani rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Dawud hidup besar di masa fitnah sedang bergejolak membara, sedang panas-panasnya fitnah. Beliau dilahirkan tahun 202 hijriyah. Dan meninggal tahun 275 Hijriyah. Maka 73 tahun beliau hidup. Rahimahullah. Di masa-masa ini, abad awal-awal, abad ketiga, pertengahan, masa yang sangat dahsyat, fitnah di sana. Dengan berbagai macam bentuknya. kholqul Quran. Fitnahnya jahmiya mu'tazila. Kita tahu. Banyak yang ditangkap. Para ulama sunnah. Banyak yang disiksa, dipenjara. Sebagian dibunuh. Fitnah khawarij. haruriyah. Fitnah Qadariya. Fitnahnya Syiah Raufidah. Dan yang lain-lainnya. Abu Daud hidup di tengah-tengah fitnah ini. Allah berkehendak. Dan menginginkan untuk menyelamatkan beliau. Dijadikan sebagai imam, panutan, dan toladan bagi umat ini. Maka semenjak kecil dari awal. Abu Dawud rahimahullah hidup dalam keluarga sunnah. Keluarga yang menjaga dan menjunjung tinggi sunnah. Di mana beliau hidup di tengah-tengah orang yang menjaga nilai-nilai sunnah. Ayahnya Ash'af ibnu Ishaq. Karena Abu Dawud nama beliau Sulaiman Sulaiman Ibnu Asy'af. Sahih Sunan, kita tahu Sunan Abu Dawud, kitab yang menjadi rujukan umat termasuk salah satu dari enam induk utama kitab-kitab sunnah hadis. Ayah beliau Asy'af Ibnu Ishaq ulama besar termasuk salah satu murid dari Imam Muhammad Ibnu Zaid rahimahullah dititi anaknya semenjak kecil Abu Dawud diajari sunah makanya penting bagi orang tua untuk selalu memperhatikan pendidikan anaknya wa yansha'un nasi'u minna ala mau'awwadahu bihi abu orang itu tergantung anak bertumbuh besar Tergantung seperti apa orang tuanya mendidik, membiasakan dia. Kalau dari, dari kecil dibiasakan sholat, dibiasakan dari kecil tidur dipisah laki perempuan, nah, dibiasakan tutup aurat begini begini, kan terbiasa dia mulai kecil sampai dia dewasa dewasa dewasa balik ini terbiasa tutup aurat, terbiasa. Untuk tidak bersama orang laki Jangankan asing dengan saudaranya saja Dia gak pernah Untuk tidur satu ranjang, satu kamar Terbiasa dari kecil Nilai-nilai kehormatan Akhlak tertanam pada dirinya Sehingga bagi dia Aib besar, kejelekan Malu dia Untuk dekat, hubungan dengan orang yang bukan mahrumnya. Secara langsung ataupun tidak secara langsung. Secara langsung begini. Secara langsung seperti sekarang. Banyak media Masya Allah. Main di Facebook. Hubungan chatting-chattingan. Siapa fulan? Wallahualam. Dengan fulana, wallahu aalam siapa ini orang? Anti di mana? Siapa anti ini itu? Minta data pribadinya, minta apanya ini? Nanti si fulana hamba Allah ini abdul Irfan miskinah juga demikian. Antum di mana? Siapa antum? Begini ini itu. Apalagi sudah selain Facebook. Pakai line, pakai whatsapp, pakai ini. Gak malu dia. Tidak ada kemudian merasa ini aib. Malu. Ya karena dari kecil terbiasa. Tidak dididik, tidak dibentuk. Terhadap nilai-nilai kemuliaan. Gak merasa malu. Gak merasa aib. Pendidikan tanggungjawab para wali dan orang tua dari anak-anak. Dan dia mas'ul amam Allah. Dia akan pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah. Bagaimana dia mendidik mereka. Kata al-imam ibn al-qayyim ibn al-jawzi rahimahumullah kalau kamu amati, kalau kita perhatikan, rusaknya anak, jadi jelek, jadi rusak, jadi hancur ini anak, akhlaknya, moralnya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, faktor terbesar, yang memikulnya adalah orang tuanya sendiri. Karena disia-siakan pendidikannya semenjak kecil. Kamu yang bertanggung jawab. Kemana anak ini kamu didikkan? Kesiapa kamu percayakan? Wahai orang tua. Wahai bapak. Kamu sudah menjadi bapak sekarang. Punya anak. Usia anakmu teka. SD kemana kamu didikkan anakmu? Siapa yang mengajari dia? Mengerti sunnah, mengerti akidah dia, paham akhlak, paham syariah, masul kamu di hadapan Allah, pertanggungjawabkan nanti di akhirat bagi kamu. Jadi apa anak kamu ini nanti? Terbentuk dia mulai kecil didik di sekolahannya, di madrasahnya di mana? Kamu percayakan kemana anak ini? Buah hatimu. Kalau uangmu saja. Tidak akan berani kamu spekulasi. Kamu punya 1 miliar. 10 miliar. 1 triliun. Bahkan tidak sampai segitu. 10 juta saja. Apa iya berani kamu titipkan ke orang yang kamu enggak tahu menau. terus kenal di jalan ngelihat di jalan sini sini Mas. Ini saya punya 10 juta titip ya saya mau ke Makassar dulu besok saya balik ke sini saya ambil. Dalam keadaan kamu enggak tahu siapa orang ini, kamu enggak ngerti amanatnya, kamu enggak ngerti manhatnya gimana, akidahnya seperti apa? Tidaklah sekedar 10 juta. Sayangnya kamu sama uang. Tidak berani. Anakmu. Yang merusak anak faktor terbesar. Orang tuanya sendiri. Demikian Ibnul Qayyim sebutkan. Tidak diperhatikan pendidikannya, terbiahnya dianggap gampang, Shhh, gampang. Taruh di sekolahan. Lu sekolahannya begini-begini, pendidikannya begini. Ya kita gosok nanti di rumah. Kita benai di rumah ini begini-begini. Nah. Ya, hati-hati, anakmu bukan kamu yang kuasai. Belum lagi yang terjadi di sekolahnya seperti apa? Ke, pergaulannya anak kamu. kamu jadikan bahan percobaan dan كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته masing-masing kalian pemimpin dan bertanggung jawab di hadapan Allah akan ditanya mas'ul dari atas apa yang dia pimpin seperti apa anak ini tergantung orang tuanya banyak dari orang tua hanya memperdulikan urusan materi hanya memikirkan urusan dunia biar dia ada ijazahnya nanti biar dia begini dia dia begitu Terdoktrinkan sudah tertanam Pada dirinya Semenjak kecil Perkara-perkara yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah Kamunya sibuk Bekerja Istrimu sibuk Ngurusi rumah tangganya. Belum lagi kalau anaknya 5, 7, 10. Tidak ada waktu. Kembali kepada pembahasan kita. Semenjak kecil Abu Dawud dididik oleh ayahnya. Imam Ash'af, Ibnu Ishaq. Cinta sunnah. Berkelut. Di tengah-tengah sunnah bersama ahlus sunnah. Sehingga tertanam kecintaan kepada sunnah itu dalam diri beliau. Besar pengaruhnya. Di lingkungan. Di keluarga. Yang mengerti dan mengamalkan sunnah. Demikian pula kakak beliau, Imam Muhammad Ibn al-Ash'az. Termasuk murid Abu'l-Walid Abtoyalisi, Imam Rahimahullah. Muhammad Ibn al-Ash'az, kakak Abu Dawud termasuk cucu muridnya Imam Syu'bah Ibnul al Hajjaj Al-Wasiti Syu'bah imam besar yang digelari Amirul Mukminin fil Hadis guru-guru Muhammad termasuk murid-murid dari Imam Syu'bah demikian Abu Dawud dekat tumbuh kembang dengan para ahlus sunnah. Ditemani beliau oleh kakaknya ini dalam banyak rehlahnya perjalanan safarnya mencari ilmu Kenaik Sabur, ke, ke Kurusan sekarang daerah-daerah sana Rusia atau apa namanya sekarang Czechnya atau nah, apa? Ia ya, pecahan-pecahan Rusia sana lah. Nah, beliau ambil dari Kurusan. Riwayat beliau ambil dari Imam Ibrahim bin Isa ar razi rahimahullah. Beliau pula ke Baglan, beliau ambil ilmu dari Imam Kutaybah bin Said al-Baglani. Baglan itu sekarang masuknya wilayah Afghanistan. Para ulama di masa itu. Demikian, Abu Dawud toaf keliling negeri dari satu negeri ke negeri yang lain. Cari ilmu, belajar sunnah. Sampai kemudian, beliau melihat, Bagdad. Bagdad ketika itu menjadi basis ilmu. Karena banyak ulama besar di sana. Di situ ada Imam Ahmad Ibnu Hambal, di situ ada Yahya Ibnu Ma'in, di situ ada Ali Ibnu Al-Madini dan ulama-ulama besar. Maka menjadi tujuan semua tulabul ilm ke sana. Baghdad. Di saat Imam Ahmad. Rahimahullah. Telah matang. Dalam keilmuannya. Artinya menjadi imam besar di zamannya. Di masa itu. Setelah melewati fitnah khulkul Quran dan yang lainnya. masuk Abu Dawud ke Baghdad dan beliau jumpai Imam Ahmad rahimahullahu taala Tentunya sebelum itu beliau sempat pula ke Mekah, ke Madinah. Di Mekah beliau jumpai Abdullah ibnu Maslamah al-Qani. Beliau jumpai pula Sulaiman Har Al Azdi, para imam dan para ulama sampai kemudian beliau menetap di Baghdad, setelah Kufa, setelah Damaskus, setelah Hemos (ini wilayah-wilayah Syam) Hemos, Halab, Haron, Mesir. Beirut, Romlah, ke sana beliau. Tetapi begitu beliau dapat dapati Baghdad dan di sana ada Ahmad ibnu Hamal, rahimahullah. Beliau terus bersama dan mengikuti Imam Ahmad, dan itu beliau katakan bahwa aku tidak pernah mendapati manfaat faidah seperti yang aku dapati dari Ahmad ibnu Hamzah. Diakui oleh beliau. Beliau banyak dapat faidah ilmu, banyak dapat faidah dari para ulama dan masyayikh yang, yang ada. Tetapi untuk dapat seperti dari Imam Ahmad tidak beliau jumpai. Besar faedah dan pengaruh Imam Ahmad kepada beliau. Bahkan Abu Dawud sangat meniru, sangat menyerupai Imam Ahmad. Sampai-sampai dikatakan Yusybah Abu Dawud bi-Ahmad. Diserupakan Abu Dawud itu dengan Imam Ahmad Dalam segalanya Tindak tanduknya, polanya Tutur katanya Segalanya, gerak-geriknya Sehingga kalau orang melihat Abu Dawud Pasti akan mengatakan orang ini seperti Imam Ahmad Seperti gurunya, persis sekali menyerupai dalam segala hal. Dan itu ulama sebutkan iktida' utam. Bersurita la dan secara utuh sempurna segalanya. Diikuti ala Abu Dawud Itu namanya mulazamah luzum luzumul alim luzum gharzul gharzul alim terus bersama Abu Dawud Abu Dawud bersama Imam Ahmad Ini akan kita sadari, akan tampak ketika Abu Dawud rahimahullah menjadi orang yang Allah selamatkan dari berbagai macam fitnah. Ingat masa itu dahsyat-dahsyatnya fitnah. situasi yang enggak kondusif sama sekali. Kok इतना banyak di sana sini. Allah selamatkan beliau. Karena sebab apa? Dari awal dididik dengan sunnah. didekatkan kepada para ulama sunnah, majelis-majelis sunnah. Karena ish, karena juga beliau dekat dan terus bersama Imam Ahmad. Maka lihat di masa fitnah kolkul Quran Allah selamatkan Abu Dawud bersama guru besarnya beliau bersama Imam Ahmad rahimahullah Kamu tengok sebentar keluar Baghdad sedikit ada Basrah Kota Basrah itu di zaman itu teranggap basisnya Qadariyah Orang-orang yang mengingkari takdir, enggak ada takdir kata mereka Segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya Tidak ada ditentukan ini itu Abu Daud selamat Dari fitnah itu Bahkan beliau tulis Kitabnya Arrod Ala Ahlil Qadar Bantahan kepada Orang-orang yang mengingkari takdir ini Dibantah oleh beliau dengan ilmu yang beliau dapati dari para gurunya selamat kamu sebentar ke arah lain keluar Baghdad ada kota Harura Harura basisnya kaum khawarij teroris Abu Daud pun selamat dari godaan dan syubhat-syubhat mereka. Beliau tulis kitabnya bahkan membantah mereka. Akhbar Khawarij. Ya, ini hadith-hadith, riwayat yang mencela kaum Khawarij ini. Dekat dari Baghdad itu pula ada kufah. Kufah teranggap basisnya Rafidho, syiah. Alayhim minallah mayastahiqun. Beliau selamat dari berbagai makar dan tipuan mereka. Syubhat-syubhatnya. Bahkan beliau bantah. Beliau tulis kitabnya. Manakibul kibul ansor. Keutamaan. Para sahabat al-ansor. Karena kita tahu khawarij. Eh, Maaf rofidog. Memusuhi dan mencela benci kepada para sahabat. dibantah oleh Abu Dawud rahimahullahu taala Demikianlah Abu Dawud rahimahullahu taala Allah selamatkan dari banyak fitnah dan syubhat serta syahawat karena kedekatannya dan selalu bersama Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka ini ders pelajaran penting. Jika kita ingin selamat, jika ingin kita bertolak dan menjadikan panutan kita para ulama dan aimmah tiru mereka berjalanlah selalu bersama ulama kibar al-ma'rufin orang-orang yang ma'ruf yang masyhur dalam memperjuangkan Mendakwahkan sunnah. Dalam memerangi yang batil. Dalam memerangi hisbiya. Dengan beraneka ragam bentuknya. Kebidahan-kebidahan mereka. Terus bersama mereka. Kenapa demikian? Karena ketika fitnah terjadi, ketika fitnah melanda, subhat yang luar biasa, carut-marut, keadaan itu keruh dan ini bicara begini pulang begitu, Orang kalang kabut. Orang bingung. Ini gimana ini? Katanya begini. Ini begitu. Gelisah. Ketika itu terjadi. Akal manusia. Bisa menjadi labil. Bisa menjadi ringan, tidak berbobot, jadi tidak berkualitas, tidak tahu dia harus berbuat apa. Kalaupun berbuat, ternyata ngawur besar. Melakukan sesuatu... Atau dia ucapkan sesuatu yang menandakan bahkan seperti orang yang kenal ilmu. Seperti orang yang tidak kenal sunnah. Belum lagi pemahaman orang Ya berbeda-beda. Ada sebagian orang ini Masya Allah pemahaman ini mawahib. Anugerah dari Allah memang. Sebagian orang pemahamannya maaf tumpul. Tumpul sama sekali gak ada tajamnya. Tidak bisa diharapkan untuk bisa menyembelih, Tidak ada tajamnya. Gampang sekali diperdaya. Mudah sekali untuk diakali. Dikelabui. Nanti ada orang bicara begini. Ada orang begitu. Oh, oh fulan baik-baik dia. Anu kok Masya Allah. Dia bilang begini, oh, dia sudah menunjukkan begini berarti selesai. Tidak dia baca kelakuannya, tidak dia pelajari sejarahnya, kenyataannya bagaimana. Tidak tajam. Tumpul. Bagian orang demikian. Jangankan urusan agama yang begitu mulia dan tinggi. Urusan dunia saja banyak yang tumpul kok. Iya kan? Percaya? Dalam urusan dunia, akal orang, pemahamannya itu banyak yang tumpul. Kamu lihat korban sekian banyak penipuan. Bahkan yang ditipu itu korbannya orang-orang berpendidikan, Masya Allah. Sarjana, sarjana ekonomi, doktor, profesor, para mahasiswa, sarjana, guru, ketipu. Ada orang ini menawarkan pohon emas, entah apa, dilipat gandakan, nanti uang Anda begini. begini. Masya Allah. Ini masalah. apa pemahamannya tumpul. Orang ini bagaimana, dia gak tahu. Ya Allah, dia percaya. Dia tanam modal di situ 10 juta, 20 juta, 100 juta sudah banyak dia dapat ini push lari ke Jakarta sudah hilang tumpul pemahamannya lah kok enggak punya utek siapa orangnya kok maunya kamu naruh 10 juta akan dikembalikan kepada kamu 20 juta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Utek kamu di mana lah kalau dia bisa menghasilkan itu untuk dirinya sendiri enggak untuk kamu memang tumpul sebagian otak manusia Gampang sekali dikelabui. Dan bentuk-bentuk yang lain sudah banyak. Nanti mengadu ke kepolisian. Oh fulan, melarikan uang kami jumlahnya sekian miliar. namun oh, oh. Belakangan dia baru agak tajam pemahamannya. Setelah uangnya amblas. Itu urusan dunia seperti itu kan. Gampang untuk ditipu. Pemahamanan yang tumpul. Begitulah. Gak semua orang bisa menghadapi permasalahan-permasalahan besar Tidak semua orang bisa dipercaya dan dijadikan rujukan menyelesaikan urusan-urusan penting bagi umat. Makanya ketika di masa Imam Ahmad fitnah khalqul Quran kumpul para fuqaha Baghdad datang ke Imam Ahmad kata fuqaha itu bukan main-main. Karena yang disebut fukoha, berarti dia orang-orang yang ahli istimba. Istimbat hukum. Orang yang faham fiqh, faham syariah, Mereka orang yang pantas untuk berfatwa, bukhal. Berarti mereka punya malakah, punya kemampuan ilmu. Bahasa orang sekarang punya skill, paham kaida-kaida fikih. Menguasai usul fiqih dan yang lain-lainnya. Ini fukuhak. Bukan orang-orang jahil. Datang mereka. Menemui Imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala. Di antara mereka disebutkan. Abu Bakar Ibnu Ubaid Ibrahim Ibnu Ali Al-Matbahi Faḍl Ibnu Asim rahimahumullah Mereka-mereka ini Uqaha Baghdad datang menemui Imam Ahmad yang disiksa Imam Ahmad yang dipenjara diazab karena mempertahankan bahwa Quran adalah kalamullah bukan makhluk mereka maunya mengajak Imam Ahmad atau meminta izin kepada Imam Ahmad untuk keluar melawan Khalifah. Menentang kebijakannya yang zalim Untuk menghentikan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Karena banyak yang ditangkap dari para ulama, diintrogasi, disiksa, dipenjara, dan, insyaallah kelanjutannya, selesai sholat nanti kita jeda untuk duhur, Allahualam, wassalamualaikum.